Assalamualaikum Sederlun Berita Malam Edisi Hari ini selasa 9 April 2019 dibacakan Ardian Shah Longsor ancam singkil sebul salam Antusias warga abdia buat IKTP jelang pencoblosan meningkat Panwaslih Loksmawe usut pengibaran bintang bulan saat kampanye PA Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambia FM Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94.4 FM Mame, Radio 94.6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom, badan Jalan Singkil Salam terancam longsor, tepatnya di Desa Lipat Kajang simpang kanan Aceh Singkil. Lokasi longsor berada di posisi menanjak dengan tikungan tajam dan tebing yang curam. Dari pantauan di lokasi, kendati telah dibangun beton penahan di posisi menanjak di desa Lipat Kajang namun tetap terjadi longsor di tebing curam. Bahkan beton penahan bergeser sekitar 3 meter dari pinggir jalan sehingga menimbulkan lubang besar. Pihak terkait terpantau telah memasang tanggul agar air tidak masuk ke dalam lubang. Upaya itu untuk mencegah longsor bertambah parah. Pengguna jalan berharap pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan perbaikan jalan yang longsor. Sudarlun menjelang hari pencoblosan 17 April 2019, antusias masyarakat membuat dan melakukan perekaman IKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya mengalami peningkatan. Sekretaris Disduk Capilabdia Z Azufri mengatakan sejak beberapa hari terakhir, Jumlah masyarakat membuat dan melakukan perekaman IKTP mengalami peningkatan dari biasanya. Menurutnya jumlah biasa masyarakat melakukan perekaman IKTP 10 hingga 30 orang per hari. Namun menjelang pencoblosan jumlah masyarakat melakukan perekaman dan membuat IKTP meningkat berkisar 40 hingga 80 orang per hari. Hal ini pertanda bahwa warga yang melakukan perekaman agar bisa memberikan hak pilih pada pemilu 2019. Zupri menambahkan agar masyarakat dapat memilih dan memberikan hak suara pada 17 April, Disdukcapil Abdiya membuat pelayanan perekaman dan membuat IKTP pada hari pencoblosan, sehingga seluruh masyarakat Abdiya bisa memberikan hak pilih. Sudarlun Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Kota Loksemawe menyatakan telah melihat ada pengibaran bendera bulan bintang dalam kampanye akbar Partai Aceh di lapangan Hirak Kota Loksemawe. Namun untuk memastikan boleh atau tidak kampanye partai politik mengibarkan bendera bulan bintang itu, tim Panwasli Loksemawe sedang melakukan kajian. Ketua Panwasli Loksemawe T. Zulkarnain mengatakan dalam pasal 280 ayat 1 huruf I Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa tidak ada boleh membawa atau menggunakan atribut selain dari atribut peserta pemilu yang bersangkutan. Dalam pasal itu bisa ditafsir beragam misalnya yang dimaksud tidak boleh adalah menggunakan bendera partai politik lain. Ia menyebutkan pengibaran bendera bintang bulan saat kampanye partai Aceh yang masih menuai pro dan kontra itu akan diputuskan dalam rapat pleno lembaga pengawas pemilu. Jika ditemukan dugaan pelanggaran maka akan diteruskan ke sentra penegakan hukum terpadu untuk proses hukumnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudahlun Bakti Sosial dan Pasar Murah mewarnai peringatan HUD ke-23 PTPN Group yang dilaksanakan PT Perkebunan Nusantara 1 Langsa. Kegiatan Bakti Sosial dan Pasar Murah ini dibuka Wisma Bina Warga PTPN 1 oleh Direktur Operasional PTPN 1 Desmanto. Direktur Operasional PTPN1 Desmanto mengatakan PTPN1 menggelar pasar murah dengan menyediakan 1000 paket sembaku yang dilaksanakan di Kebun Pulau 3, Kebun Juluk Raya Utara, dan Kebun Cotgiri, yaitu pada tanggal 6, 9, dan 10 April. Sedangkan agenda bakti sosial meliputi sunat gratis untuk 100 orang, termasuk pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis 100 unit kepada karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu juga diadakan cerdas cermat, pidato islami, lomba azan, kaligrafi, dan tahfiz ayat pendek tingkat dinia di gedung Wisma Bina Warga PTPN1. Desmanto mengatakan program bakti sosial pasar murah dan perlombaan tingkat dinia juga sebagai wujud kehadiran PTPN untuk negeri. Sehingga keberadaan PTPN benar-benar dirasakan masyarakat sekitar perusahaan. Menurut menjelang bulan suci Ramadan, harga beberapa jenis bumbu dapur dan sayur yang dijual di Pasar Impres Bapak Tuan Aceh Selatan mulai naik. Warga berharap Pemkab Aceh Selatan melalui dinas terkait bisa segera mencari solusi agar harga kebutuhan dapur dan sayuran tidak naik selama Ramadan. Seorang ibu rumah tangga Asriati mengaku kenaikan harga bumbu dapur dan sayur-mayur membuat ibu rumah tangga mulai kelabakan karena selama ini harga cabai, bawang, serta tomat yang salah satunya kebutuhan dapur masih terjangkau. Ia berharap kenaikan yang terjadi tidak terlalu tinggi agar tidak memberatkan ibu rumah tangga. Tengku Sulaimi, salah seorang pedagang di Pasar Impres Tapatuan, mengaku kenaikan harga ini terjadi karena kurangnya pasokan dari daerah penghasil. Seperti hari ini harga tomat untuk 1 kg Rp11.000 dari sebelumnya Rp8.000 dan bawang putih Rp16.000 per kilo kini melonjak menjadi Rp35.000 per kilogram. Hal senada juga diungkapkan Muhammadin, pedagang cabai di Kompleks Pasar Impres Tapatuan. Ia mengaku sebelumnya harga cabai merah hanya Rp18.000 hingga Rp20.000 namun kini naik menjadi Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Kondisi kenaikan ini terjadi akibat tidak tersedianya cabai lokal. Sudarlun ruas jalan lingkar Biren, kawasan desa Gelanggang Tengok, Gelanggang Kulam, hingga desa Cotgapu, kecamatan kota Juang Biren, kini rusak parah dan bertabur lubang. Kondisi ini rawan kecelakaan, bahkan menurut warga, di lubang itu telah menelan korban. Warga Gelanggang Tengoh Yanti mengatakan sebelumnya dua pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit akibat terjatuh di dalam lubang yang rusak parah di kawasan Gelanggang Tengah Lubang di jalan lingkar ini sudah pernah ditimbun namun kini kembali rusak dan berlubang. Para pengendara kendaraan bermotor dan warga berharap agar lubang di jalan lingkar itu segera diperbaiki oleh dinas terkait sebelum jatuh korban jiwa. Warga meminta jalan yang berlubang ini jangan hanya ditambal, tapi diaspal dengan bagus agar tidak rusak. Pantauan di lapangan beberapa titik lubang di jalan itu sudah diberi tanda oleh warga setempat dengan diletakkan kayu agar pelintas tidak terjebak dan terperosok, sehingga setiap warga yang melintas baik dengan sepeda motor maupun mobil bisa menghindari lubang di jalan lingkar tersebut.